Benahi urusan akhiratmu, nanti aku benahi urusan duniamu. Ringankan beban orang lain, nanti Allah ringankan beban kamu. Bahagiakan orang lain, nanti Allah bahagiakan kamu. Rumus Islamah sederhana sebetulnya. Kamu mama nggak kuliahin, kamu mama nggak pesan trenin, maafin mamah ya. Sekarang kamu datang minta ke mama, soleh. Besyukur nak. Soleh mah, gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa lana nikmati dhohirati wal batinah. Subhanallahi la ilaha illa huwa la syarikalah wa shallallahu 'ala Muhammadan wa abduhu warasuluhu lazilana nabiyyan ba'da. Faqala Allahu Ta'ala fi kitabil karim: A'udzu billahi minasy rajim. Rabbi habli hikma wa alhiqni bis solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi j'alni ja muqimass solati wa min duriyyati rabbana taqabbal du'a innaka indas sami'a limatub alaina innaka tatawwabur rahim al ayah qala anabi sallallahu alaihi wasallam assalamu solihin idha matta adam au idha matal insan in qata'a amaluhu ila min salasin wa walidun solihun yadulahu lahu ilman yuntafa'u bihi sadaqotun jariyahatun allahumma solli ala muhammad wa ala muhammad nih keren kita malam ini teraudisi tidak tereliminasi menjadi bagian dari ridho ilahi untuk mendatangi kajian yang spesial ini, kenapa tidak banyak orang datang karena ini pengajian mahal sebetulnya Maya. tidak semua orang bisa datang dan kita malam ini yang terpilih bersyukur atas nikmat takdir ini kita dibedakan dari yang lain, bersyukur atas nikmat umur kita belum dikubur ingat-ingat pasti seangkatan sudah ada yang diwafatkan, ingat-ingat salmah mater sudah banyak yang dihantar ingat-ingat Pertanyaannya sederhana untuk muhasabah awal kita kali ini. Kenapa kita masih dihidupkan? Pesannya satu, jangan besar kepala, jangan sombong. Nantinya nggak masuk helm. Kalau besar kepala nggak masuk helm. Kasihan tukang helm omsetnya keganggu dengan besar kepala kita. Saya lihat ada baso satu kilo itu entah untuk berapa orang. Dan saya coba barusan satu aja saya diem. Ya itu pun yang dalamnya. Artinya jangan merasa sehat, merasa gagah, merasa mampu, merasa kuat. Catat. Sarat mati buat insta-story Tidak harus tua dan sakit Sepakat Tiap orang bisa beli jam, tapi gak bisa beli waktu Terima kasih Ust. Deden Saya dengar-dengar Di belakang, bacain surat Al-Mulkuh Saya mau memetik Arti menuai hikmah mengurai makna Ketika saya umroh Kenapa Mekah yang dulunya kering kerontang Gersang Menyengat Panasnya luar biasa Tapi kalau ibu, brother, sister, villa yang hadir malam ini besok jadi tamu Allah berumrah atau berhaji, itu li lihat perubahannya sangat signifikan. Yang dulunya kering, kerontang, gersang, ya, sekarang berkah, segala ada, puluh fasilitas. Kenapa? Rahasianya barusan dipraktekan. Kalau tempat Nawalawang ini sebagai tempat usaha kita dipakai kajian, kalau di Bandung teh, Kenapa style saya seperti ini? Kalau saya ngaji ke tempat nongkrong, mereka lari kalau saya pakai gamis. Kalau stylenya kayak gini, sangkanya pengunjung biasa. Tapi saya suka stand up komedi, semi stand up komedi sari. Seperti malam di... mana tuh? Di Kediri ya. Semalam di Kediri saya ngopi dulu di Lik Kope. Saya nyanyi dulu, gabung dulu. Tapi akhirnya mereka memfollow saya dan berinteraksi di instagram saya. Dan akhirnya jadi silaturahmi. Itulah cara dakwah saya mengajak tidak mengejek, merangkul tidak memukul, menyayangi tidak menyaingi, mengilhami tidak menghakimi. Setuju? Menjadi pelopor jangan jadi pelapor, apalagi jadi pelakor. Karena dakwah itu mencintai bukan mencaci, dakwah itu mendaki bukan mendengki, dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi, apalagi banyak selfie. Dakwah itu bagian dari penyelesaian bukan dari bagian dari persoalan, maka enjoy aja. Nah, adapun saya akan melihat kenapa Mekah berubah, karena Quran tak pernah berhenti dibaca di sana. Barusan satu surat loh. Bumi ini akan menjadi saksi satu ketika, walaupun yang hadirnya sedikit, Allah nggak pernah tidur mencatat bahwa bumi ini pernah dipakai baca Quran. Kalau bisa rutin nih, malam ini loncengnya, biarin sedikit juga nggak apa-apa. Ini tamu agung, duta besar semua. Besok multi level marketing, siapapun Ustadznya tanami kebaikan. Kenapa habis sholat wajib? Kalau mau sholat sunnah pindah tempat, biar bumi jadi saksi bahwa tempat itu dipakai berbakti mengabdi bukan dipakai maksiat, tapi dipakai taat. Maka berbahagia atas nikmat sisa kuota usia, yang entah berapa giga lagi, jangan dipakai maksiat. Kalau wafat dalam keadaan maksiat, di akhiratnya kewalat. Kalau dikasih anugerah umur, Jangan dipakai kupur, nanti pas kupur dikubur hancur. Pakai tafakur. Seperti ada pohon-pohon yang lebat dengan daun walaupun sebagainya udah kering. Ketika ada satu daun jatuh dari satu pohon itu, pertanyaannya. Allah tahu nggak kering dan basahnya daun yang jatuh? Artinya semua sudah diatur. Makanya ada beberapa, kalau di Bandung kan bukan tablik akbar 5.000-8.000 yang datang itu. Kita udah hitiar. Upload, Instagram. Viewernya banyak. Yang nanya Ustadz di sebelah mana? Mungkin ada yang lagi OTW. Nabi Nuh, 950 tahun dia dakwahnya. Cuman dapat seisi perahu bukan ukuran Titanic. Malah anaknya sendiri nggak ikut. Jadi bukan banyak dan sedikitnya sukses dakwah itu. Ikhlas nggak datangnya? Semoga yang datang malam ini, kelas hati dan semoga apapun masalahnya Allah selesaikan. Boleh saya berdoa dulu membeng lagi safar nih. Yang punya hutang cepat lunas Amin. Ada aja perwakilan malah banyak Amin katanya Jadi ketahuan Yang belum punya pasangan Semoga bukan hanya pas diangan Tapi pas di kenyataan Malu sama senajepit Tinggali senajepit mah kemana-mana berdua Kita masih sendiri Ternyata dalam tubuh ini ada 360 sendi Sedekahi kata Nabi dengan sholat Maka orang yang sholatnya benar dan rajin Badannya akan segar dan sehat Tidak harus repot Jumboa Keringatan nggak jelas Udah dengan sholat juga cukup 360 sendi sedekahnya sholat Mengembalikan posisi sendi yang kaku Kepada posisinya semula sesuai fitrah Maka yang paling menyakiti dan sering sakit Dalam tubuh yang namanya sendi Sendi apa coba? Sendirian Maka saya doakan di awal Semoga cepat punya pasangan Yang tidak hanya pas diangan Sebentar lagi kurban loh besok dua hari lagi Itu saatnya mencari tulang rusuk Bagi yang belum punya tulang rusuk ya Cari tulang rusuk minimal, tulang rusuk sapi dan domba. Terus teteh juga, ahwat cari aja tulang. Nanti ketemu Ikhwan sama-sama pegang tulang. Mas, mas sini mas, ada apa mbak? Mau gak tukeran tulang? Maksudnya saya bawa tulang, mas bawa tulang tukeran yuk. Mas jadi tulang punggung saya, saya jadi tulang rusuk mas Cie. Mas, masa kambing sapi aja mau berkorban sampai memutuskan lehernya? Mas, masa mas tidak mau berkorban sampai kita putus? Ramadan aja perlu hilal Idul Fitri aja perlu hilal Idul Adha aja perlu hilal Masa kita nggak halal-halal? Pasti kena tuh Ya Maka jangan gantung Jangan digantung Jemuran aja digantung ada yang nyuri apalagi perasaan Ya maka menyatakan untuk menyatukan Menanggalkan untuk menunggalkan bukan untuk meninggalkan Saya doakan yang belum punya pasangan Cepat punya pasangan Yang sakit disembuhkan Yang ada masalah ...diselesaikan dan terselesaikan dengan cara Allah yang lembut dan ajaib. Maka jangan jauhi Allah. Tema kita malam ini adalah Gapleh. gaul tapi Sholeh bersama Ngebaso nawa Lawang. Saya bikin iklan di Instagram tuh boleh dilihat. Baso nawa Lawang, basonya para petualang. Jangan ngaku kemalang kalau belum mencicipi Nawak Lawang Baso. Cie yeah, promosi endorse ya. Ya ngebaso, Ngebahas amal soleh Ngebahas sholat Ngebahas jangan sombong Frekuensinya Terkait Kenapa harus soleh Ustadz boleh dibantu Buka surat 21 ayat 105 Yang di android di iphone nya ada Holy quran Itu bisa dilihat surat 21 Surat al ambiya surat para nabi Ayat 105 Kenapa saya bikin buku bestseller Kedua setelah ISQ di Gramedia itu namanya gapleh. Gaul tapi soleh. Orang soleh gak boleh ngaku soleh. Ngaku soleh salah. Tapi ngaku salah soleh. Artinya ada pengakuan saya banyak dosa. Lelah dengan dosa, pekat, maksiat, penat di kebodohan saya, di jahiliah saya. Saya harus hijrah. Ini motivasi hijrah saya kenapa bikin buku gapleh. Surat 21 ayat 105. sana Allah berjanji bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Kita buka faktanya dulu. Sedden boleh dilihat Qurannya. Dapat satu ayat di awal dimunculkan. Surat 21 ayat 105. Saya tanya dulu sebelum ayatnya ketemu. Ibu punya suami, punya anak, ingin pinter, ingin soleh. Ingin pinter, ingin soleh. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter? Minum tolak angin Ibu mau kaya, mau berkah Berkah pasti kaya Nawalawang usaha Jangan hanya kaya Fir'aun, Korun, Ca'labah Shadad Hamam, Abu Jahal, Abu Lahab Mereka kaya Tapi lihat endingnya, karena nggak berkah Pilihannya, mau berkah, mau kaya Mudah-mudahan nawalawang berkah Karena orang berkah pasti kaya Maka tempatnya dipakai ngaji Dua, pakai ceriti Pakai sedekah, panggil anak yatim. Seminggu apa sebulan dua kali. Suruh makan di sini. Karena Mekah berubah kalau tadi dengan bacaan Quran. Kedua, dengan untan ceriti. Peduli anak yatim. Karena Mekah berubah dengan doa seorang yatim bernama Muhammad Rasulullah. Yang ya. ketiga syaratnya sudah ada. Tadi kami sholat di pondok itu. Masdod, nanti masjidnya digedein. Dulu ini, bentar Ustadz. Dulu Trans Studio Bandung kawasan terpadu mall itu sepinya mau dijual jadi rumah sakit dulunya. Ngobrol lah CT-nya dengan kita-kita gimana ya biar ini tempat jadi berubah. sebilang temui ibu. Ibunya nyaranin bangunlah masjid nak, dibangunlah masjid sekarang jadi tempat kajian di sana ribuan yang datang seminggu tiap hari penuh kajian. Tomentis semuanya juga penuh dong. Ini ya tempat pas masuk tadi saya langsung lihat-lihat. wow kalau ini rutin kajian di sini. Nawalawa akan jadi kafe tersariah di Malang Jadi satu salat berjamaah Tadi berjamaah Dua ceriti, tiga baca Quran Siapa aja yang bacanya mah Ini wajib Itu nanti saya buka ayatnya Yang penting ini dulu Kenapa kita harus soleh? Silakan Ustad Surat 21 ayat 105 A'udhu billahi katabna Ayatnya pendek, deet tapi ngepret. kalau kata Undang Bandung, sedikit tapi nyubit. Perhatikan isinya, Ustaz banget Dan sungguh, telah kami tulis di dalam zapur. Allah semi bersumpah, dan sungguh. Setelah kami tulis di dalam Jabur, di kitab terdahulu, lalu... Setelah tertulis di dalam al di Lauhil Mahfud, Mahfud. 60.000 tahun manusia sebelum diciptakan, Allah sudah bikin agreement, MOU, yang tidak bisa dirubah lagi. Apa yang Allah catat? Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Allah berfirman bumi akan diwariskan kepada siapa? Ke yang pinter, ke yang soleh. Makanya ga pleh, gaul tapi soleh. berdoalah lah, Robbi, Habli, Minas, solehin. Robi habli hukma wa alihni bisa lihin. Saya temui ibu saya. Mama pengen kaya mah. Ma, ma api pengen sukses. Kamu, mama nggak sekolahin karena terbatas biaya. Kamu, mama nggak kuliahin. Kamu, mama nggak pesantrenin. Maafin mamah ya. Sekarang kamu datang minta ke mama soleh. Syukurna. Soleh mah, gampang. Kamu besok senin kekelurahan ganti nama jadi soleh. Perilaku. Kenapa mah Epi harus soleh? Soleh itu Allah janjikan bahwa bumi akan diwariskan pada orang soleh. Ibu saya liatin ayat ini. Terus pekerjaannya apa mah supaya Epi soleh? Buka surat 35 ayat 29. Surat Fatir. Ibu lakukan tiga pekerjaan. Yang tadi saya sebut. Satu sholat. Dua sedekah. Tiga. Baca Quran. Saya baca boleh? Surat 35 29. Inna aladin wa aqamus Ini ayat anti bangkrut. Terus Wa wa Artinya, perhatikan secara skema apa yang Allah minta supaya kita tidak bangkrut, oke? Okay? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah selalu garis bawahi, selalu always on, nggak pernah putus sehari minimal seayat. Maka bersyukur jadi Ustaz Deden tiap hari berapa surat dia baca? Sehari seayat kalau berat, minimal malas-malas banget nun itu juga seayat, kop itu juga seayat. Ningkatin Yasin toha Itu juga seayat Yang penting jangan libur Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Dat Allah, Allah Seperti tadi Ini berkah nih tempat Udah dibacain Quran Lalu Dan melaksanakan sholat Tepat waktu berjamaah Kayak tadi bergantian Karena tempatnya kecil Tepat waktu Rizki itu dari Allah Gaji dari pekerjaan Ibu mau rizki mau gaji Kalau rizki plus gaji Tapi kalau gaji kolesterol bu minyak gaji mah ya rizki itu tak terbatas kalau gaji mah ada slip ada stroke maka orang yang suka banyak makan gaji apalagi gaji buta dia suka slip dan stroke ya maka rizki waris kontingiban maka tepat waktu berjamaah rizki dijamin nggak ada orang miskin gara gara sholat tepat waktu lalu ustad apalagi dan mengimpakan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada... sebagian ya nggak semuanya maka saya tadi anjurkan panggillah doa fa Yatim miskin hari Jumat biar berkahnya berlipat. Suruh makanlah di satu sudut. Beri menu yang terbaik, kasih jajan. Karena Mekah berubah dengan bacaan Quran, Mekah berubah dengan yatim, Mekah berubah dengan sholat. Maka wajar kalau Allah mengabadikan janjinya di sana. Yerjuna, tijaratan, lan tabur. Apa ustaz artinya? Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Udah usaha ngemodal besar, propertinya mahal nggak ada yang melirik sakit nggak ternyata marketing teh bukan kita siapa yang menggerakkan orang hadir di sini kalau kita dekat dengan Allah tiba-tiba lalu lintas yang lalu-lalang itu sesibuk apapun orang bagi Allah mudah kata Allah teh setiap kalian lewat nawalawang baso lapar kata Allah teh langsung pada belok minimal pesen teh manis karena lapar mendadak bagi Allah mudah membelah laut saja Allah mah bisa mendinginkan api Allah mah bisa seperti ke Ibrahim waktu dibakar api, ke Musa waktu ditekan Fir'aun ke Ayub waktu diuji dengan atuh untuk ngeramein tempat ini mah. mudah sekali yakin maka soleh lah orang soleh pasti pinter orang berkah pasti kaya rizki itu plus gaji maka dekati Allahnya nah tanda orang soleh itu kata Mama saya Yang selalu kemanapun, kapanpun, sedang apapun, tidak pernah melupakan Allah. Tadi di surat uh, al hasr ya, wala tabku adkurkum. Tadi Ustad Daden sholat maghrib baca Quran al baqarah Ingat aku, aku ingat kamu. Cukupkan ibadahmu kepadaku nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti aku benahi urusan duniamu. Ringankan beban orang lain. Nanti Allah ringankan beban kamu Bahagiakan orang lain Nanti Allah bahagiakan kamu Rumus Islam sederhana sebetulnya Jangan menunggu kaya untuk sedekah Sedekahlah Saat kau sedekah sekecil apapun Saat itu Allah kayakan Jangan menunggu alim untuk berdakwah Berdakwah sampai kamu alim Karena kamu akan malu sendiri dengan dakwahmu Kalau kamu tidak berubah menjadi alim Dengan dakwah-dakwahmu Orang yang hebat adalah orang yang meninggalkan dunia Sebelum dia meninggal dunia Catat bu buat status bagus-bagus tuh Orang yang hebat itu Orang yang sedikit-sedikit meninggalkan dunia Tidak fokus ke usahanya Dari segiman dari Allah Yang penting nggak lepas ibadahnya Orang yang hebat adalah orang yang meninggalkan dunia Sebelum dia meninggal dunia Karena hari ini kita di atas tanah Besok tanah di atas kita Mau nggak mau suka nggak suka daftar nggak daftar karena memang sudah terdaftar hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi besok menjadi makanan makhluk bumi cacing tanah belatung serangga kalajengking ular nggak percaya wafat aja besok besok hari ini kendaraan kita berbeda varian seri harga besok mas sama mas belum kepikirannya malah belum punya keranda Itu pun bekas orang, sekaya apapun pasti naik randainya bekas orang. Baju kita sekarang berbeda, besok mah sama. Kapan yang entah kapan dikapankan, ya kapan-kapan lah. Ya. Tiap orang bisa beli jam, tapi bisa gak beli waktu. Bila waktu telah terhenti, teman sejatinya lah amal. Mama saya nangis. Epi waktu kamu kecil segede gitu jalan-jalan lari-lari nginep puntung rokok mama saya ambil kaki saya mama saya jilatin karena takut anaknya luka bakar tapi mama nanti nggak bisa nolong kalau Epi menginjak puntung apin rata sambil nangis terus Epi harus gimana harus sholeh Soleh apa mama pekerjaannya sholat ngaji sedekah kamu nggak bakalan susah kemanapun kamu pergi terbukti malam ini saya datang ke sini ngaji belum baso habis mangkok dan saya mah cowok ambasador dari kupluk sampai sepatu sampai makan semuanya gratis bu kecuali celana dalam ya karena jarang terfoto itu mah ya jadi Allah nggak pernah mengingkari janjinya ingin sukses buka akses jangan ngandelin askes dan BPJS nantinya stres dingin kayak es buka akses silaturahmi saya bisa ketemu mas Tudi barusan di follow Basona Walawangnya saya bisa bagi-bagi informasi coba nggak tahu fevernya udah berapa tuh yang lihat Pusat ngebahas di mana disangkanya di Bandung itu saya katakan jangan ngaku kemalang kalau belum ke Nawa biarkan dia cari sendiri kan ada di Google Mapnya ya jadi ayyub ayub sawalahu firizkihi wa yun sawalahu bi asari pali kalau ingin sukses bersilaturahmi satu bersatu bersaudara perkuat pusat perbanyak cabang Jadi hingga dimanapun, Bu, kalau lebah itu nggak pernah mematahkan dahan. Perhatikan, ada nggak lebah yang hinggap di dahan manapun, di tanaman yang ada sekitar kita? Ada nggak labah? Lalu ketika hingga mematahkan dahan, ada nggak? Dengan siapapun damai, nggak punya musuh. Wih, saudara semua. Di sedotnya yang positif-positif, buang airnya pun madu. Kalau di Bandung ada kulineri, namanya donat madu. Ibu pernah makan donat madu? Enak banget, apalagi kalau gratis. Ibu belajar apa dari madu dan donat madu? Ibu nggak malu dengan donat madu? Donat aja di madu. Masa kita kalah sama donat? <tuh> Racun ya gitu Jadi, jangan pesimis. Harus optimis. Hidup sementara akhirat selamanya. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Dunia semakin jauh dan menjauh. Akhirnya semakin dekat dan mendek Secara acak dan paksa Bergerak tidak bergerak Masdod seperti kita di bandara Males jalan naik eskalator Tidak bergerak tapi dihantarkan menuju kesudahan Jadi kalau tidak beribadah Kalau hanya kaya Fir'aun pun kaya Kalau hanya kerja Monyet pun kerja Terbau pun di sawah kerja Hamster pun kerja Tahu hamster? Tikus putih 15 ribuan kalau di Bandung mas kerjanya tuh gitu aja pengen buang air keluar masuk lagi pengen makan keluar kita hampir kayak hamster kalau tidak dibarengi ibadah rumah tempat jualan rumah kayak strika aja tiba-tiba mati aja ngeri maka jadikan usaha apapun pergerakan tidak akan terjebak banyak sedikit ini mah tugas dari allah selesaikan wa tuh wa Minal muslimin ini tugas keislaman saya kemanapun kapanpun seberat apapun kenapa ibu lelah Karena tidak lilah. Kenapa ibu menjalani hidup mengeluh? Karena tidak meng Allah. Kenapa cinta ibu dengan bapak tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Kenapa ibu sakitnya jarang sembuh? Karena susah sembah. Iya karena budu wa iya kanas. Maka yuk soleh yuk. Nah, bicara pengalaman kesolehan. Bicara harus ada praktisi. Dulu... Boleh saya bercerita masa lalu, sedikit ya biar jadi gambaran. Tapi saya awali dengan satu kata, dir mantan maafkan aku yang dulu. Ibu saya bukan ustadz bu, karena mesantren nggak pernah beres, kuliah nggak pernah, sekolah nggak tamat, karena terbentur biaya. Tapi ketika saya yakin Quran itu benar, kata ibu saya, Epi Soleh. Orang Soleh pasti pinter. Saya sekarang masuk ke kampus-kampus di Bandung, dapat rido orang tua kunciannya. Jadi yang tadinya saya kuli, saya kerja, mau kayak susahnya luar biasa, sekarang saya stress, uang banyak, kebutuhan nggak ada. Kerjanya tiap hari main, main, main, dan main, tapi main yang penuh mampaan. Akhirnya saya harus berbagi kenikmat iman ini kepada orang-orang yang masih di frekuensi itu. Anil Adatil Jahiliyah. Saya temui anak pang, saya temui anak metal, saya temui komunitas-komunitas motor yang dianggap geng dengan apa yang saya bisa saya nggak cerita banyak saya cerita kematian saya cerita berbuat baik kepada orang tua maafkan aku yang dulu karena setiap orang punya masa lalu betul dan orang seperti kita punya masa depan sepakat ibu kalau naik mobil suka tafakurnya kenapa kaca spion itu kecil dan kaca depannya lebih besar daripada kaca spion tahu besarnya karena masa depan Harus ekstra ditatap daripada masa lalu Sudahlah yang sudah Maka kalau dulu aku edan, sekarang aku adan Barusan juga ada yang komen tuh Pas saya makan bakso sambil agak melongo gitu Edan, sebenarnya katanya Kemarin aku edan, sekarang aku adan Kemarin aku bejat, sekarang bismillah belajar istiqomah taubat Kemarin aku maksiat, bismillah aku taat Kemarin waktu jahiliyah rehat, akwat rasanya takwaat pengennya keminimal berikan mereka coklat karena nggak Siapapun akhwat yang kulihat tak kuberi dia coklat tapi kuberi dia seperangkat alat salat asa jangan lebih dari empat kwalat dan offside, ya Oh mau ngadain bakso jalan di lawan alang tempatnya asli mak mang wani diriumkeun